パーリー Yes、100番。お、パーフィーマン。お、パーフィーマン。 Uh, saya sarankan beliau itu agar sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan Karena kalau misalnya、uh, bayi yang baru lahir itu langsung disuruh jalankan gak bisa Pak Terima kasih, Terima kasih Pak Firman、uh, Kita beralih ke Pak Heri, halo y a halo、yes. Kalau saya punya saran apa yang dilaksanakan oleh das pada alam Islam itu benar Karena、uh, d a r i k s i lebih tahu daripada yang di DPR Kalau orang DPR kan di dalam burung, dalam tangkur, kan? Mereka nggak tahu apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Heri. Ada Pak Anton, halo? Ya, saya setuju sekali dengan、uh, kita k a n p a k d a l a n ya, sebaliknya. Soalnya, negeri ini perlu keberakan yang cukup revolusioner, gitu. Pemimpin harus berani buat keberakan. Dan dia adalah orang yang salah satunya. Dan saya pikir...、Um, バランスパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズ a パンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのあンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカーズのパンカズのパンカズのパンカズのパンカズのパンカズのパンカズパンカズパンカズパンカズパンカズパンカズパンカズパンカズカズカズカズカズカ pangan juga d i a p i kiri n、uh, promosannya bagus lah jadi saya p i k i r cocok jadi penghimpin s i cocoknya dia di atas SBA di bawah sih s a dia tinggal ngikut seharusnya terima kasih terima kasih Pak David ada Pak William ya Pak d a h l a n pendukung ya usaha pribadi dia juga Pak m a j u dan sayangnya di Indonesia cuma Pak d a h l a n tidak banyak ya m e n d a p a t k a Pak d a h l a n dan kenapa baru ada sekarang gitu kalau enggak kita mungkin sudah melewati 私はこれを見ていると、私はこれいると、私はこれを見ていると、私はこいると、私はこれを見て私はこはこれを見ていると、私はこれを見 a いると、私はこれをいると、はこれを見いると、いると、私はこれを見ていいると、私はこれを見てを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれを見ていると、私はこれ どういうことですか Sore. Silahkan komentarnya. Nah itu baru namanya manajemen bisa meng, Kalau semua dikerjakan d i r i itu namanya bukan manajemen, makanya anggota TPR i t u kenapa nggak ada yang p i n t a r gitu ya. Saya sampai dengar sampai gergetan e gitu loh. Padahal p a pada Dahlan t u saya tadi baru baca dia mobil mobil sendiri, nyetir suka nyetir sendiri, supir pun supir pribadi isi bensin duit sendiri. Nah si anggota-anggota TPR -anggota yang tamak, l a k u dan waduh nggak tahu apa lagi namanya itu ini. apa ee, jadinya malu hati dan takut gitu loh kalau semua berubah jadi baik mereka semua kan selalu bikin p e r a t u r a n abu-abu ya、hmm. kayak p a c a r itu g a k pernah dia bikin hitam putih itu g a k pernah dia bikin abu-abu yang setelah bisa meres meres ini meres rakyat gitu loh Jadi mereka pada takut, kayak sekarang BBM. Itu benar-benar kayak m a s y a r sekali. Yuk lihat kemarin dia ngajarin naikin. Hari ini dia bilang 1.300 cc gak boleh pakai premium. Ya sama aja, orang mobil semua juga di atas itu rata-rata. Jadi gawatlah pemerintah ini. Pak pa Presiden mungkin nyesel Bilih Padahlan itu. Kasih contoh yang baik, dengeri dia itu. Itu udah juga kampanye Presiden. Terima kasih.、Okay. Terima kasih Pak b i l l y Pak Jeffrey, selamat sore. s o r e Bu. s i l a k a n Bapak. Ya, kalau、uh, saya... Ape d i l a m a n p a d a l a n ya betul sekali ya Karena BUMN itu sebetulnya Pisa pinter Tapi masalahnya mereka Selama ini kan dalam bekerja itu banyak direcokin Sehingga kemudian n Gak g bisa optimal Nah dengan dilepas diberikan kebebasan Tapi dengan Satu t u j u a n misalnya Profit begitu ya Itu pasti akan bisa lebih baik Itu aja Pak、baik. Terima kasih Pak Jeffrey Pak r u d i selamat sore s i l a k a n Pak Pertanyaan, Pak Dahlan maju terus di bawah, di bawah pimpinan Anda Saya yakin pasti maju Nah, e、so, Kita ini sudah berapa puluh tahun t e r k a p a r seperti ini Ada satu dua tiga saja yang bagus Pak pa Dahlan sudah terbukti kok Rek Rekrekopnya sudah terbukti Mereka yang protes sanasi itu Hanya orang-orang yang culas ya, Hanya m e m e n t i n g k a n kepentingan golongan aja. Terima kasih Pak r u d i Pak Budi selamat sore Bapak <laughs> oh, ya menurut saya sih Padahalan itu sudah benar ya Mungkin itu yang Awatan DPR belum pernah Kerja di korporasi ya Jadi pemimpin itu boleh apa aja itu. Yang penting tanggung jawab pada d i dia Mau dia pemalu Mau dia jah, mau bisa buat n y a extrofit Mau dia introfit atau seperti p a d a h l a n Yang penting nanti ujung-ujungnya itu BUMN efisien BUMN itu profitnya naik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 Hmm. Terus untuk、uh, d PRMPR, mendingan gaji tunjangan segalanya tuh dikecilin sampai sekecil-kecilnya tuh kita lihat. Apakah masih ada yang mau jadi anggota DPRMPR? Terima kasih. b a i k terima kasih untuk anda dan Pak Surya, selamat sore. Silaikan Pak. Makin lama KTT makin aneh a g i y a Ya, m e l i b a t k a modernnya seperti pada asal, a satu asal kekuatan bicara satu orang. Um, makin banyak bicara nanti anggota DPR makin nggak disukai sama rakyat. Mendingan diem、yeah. aja. b u a n sekarang dipulih perlu apa? Saya、eh, yakin lah pasti semuanya dukung k e a d i l Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Surya. Satu, satu penelpon terakhir ya dengan Pak Lio. Selamat malam. Selamat malam、uh, Bu Kiki. Silakan. padahal kan, p a itu kan itu kan l a m b a n b e r p r e s t a s i Bu. Makanya orang DPR keki. Demikian. Terima kasih.